Assalamualaikum Sederlun Berita Pagi Edisi Hari ini Senin 6 Agustus 2018 dibacakan Ardian Syah Ratusan orang ditetapkan tersangka kasus bom Surabaya Gempa bermagnitu 7 guncang lombok berpotensi tsunami SMA Negeri 1 Bandai Aceh dibangun ulang Dengarkan juga berita menarik lainnya yang pagi rangkum tim newsroom Seram BFM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 Sudahlun Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah menetapkan ratusan orang sebagai tersangka atas kasus peledakan bom di Surabaya. Penetapan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan atas 200 orang yang ditangkap oleh kepolisian. Sejauh ini Tito belum merinci mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka, baik itu domisili maupun identitas kelompok. Ia hanya mengatakan bahwa sejumlah terduga teroris telah ditahan demi proses hukum lebih lanjut. Rentetan bom bunuh diri meledak di Surabaya, Jawa Timur pada pertengahan Mei 2018. Aksi teror ini dilakukan oleh tiga keluarga yang menewaskan 13 pelaku. Selain itu, korban tewas akibat ledakan tersebut mencapai 14 orang korban tewas, sementara 42 lainnya luka-luka. Tito pernah mengatakan bahwa kepolisian, khususnya Densus 88, Gencar menangkap terduga teroris pasca bom Surabaya. Sebagian besar mereka yang ditangkap diduga anggota dari jamaah Ansarudullah yang kini telah ditetapkan sebagai kelompok terlarang oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sudahlun gempa bermagnitude 7 mengguncang lombok utara NTB dan sekitarnya minggu sekitar pukul 18.46 waktu Indonesia Tengah.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 Saifullah mengatakan penundaan ini dilakukan karena vaksin Miesles Rubella yang diproduksi Serum Institute of India tersebut belum ada sertifikat halal dari Majelis Permasyarakatan Ulama atau MPUAC dan Majelis Ulama Indonesia. Namun lanjut pria yang akrab di Sapa SAG itu bagi masyarakat non-muslim yang ingin mengimunisasi anaknya dapat dilayani sebagaimana mestinya. Melansir informasi dari Kepala DIN KSAC, Dr.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 olu nga twitter et 3 GMT darlun wasalam